Bersatu Jack semuanya. Oke. Okay. Grandine mas mas R.C.G. Terima kasih buat semuanya yang udah bisa damai di sini yeah. deh